Pak Martin Selamat pagi. Pagi. Ya silakan bapak. Iya、eh, saya langsung aja. Jadi Pak pembentukannya serta satgas mafia hukum apa segala macam ini、uh, kesimpulan saya itu、bapak. ini pemerintah ini、bapak. sudah ter terbentuk jadi、uh, memiliki tindakan semacam program ya atau strategi untuk.、Uh, 私たちは、この時期、私たちは、私たちは、私たちの国民のために、私たちは、私たちのために、私たちは、私たちのために、私たちは、私たちのために、私たちは、私たちのために、私たちは、私たちのために、私たちは、私たちのために、私たのために、私たちは、私のために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たのために、私たち、私たのために、 プリペーバイキアジャー、ジャータンクルトニャー、ジャーニャー、ジャーショークントロニャー、ピー、ボカンド、モンド、モンド、ヤンワイン、ヤムルチェントアジャー、パソコン、コミシアン、テロリス、ジャーモイト、ガジャーラスモイト、ジャータン、スカラーゲーム、ジャータン、スタティギウント、モンドニー、チョウブロカニャージャー、チェックアプラシダニャーゲート。 マーティンパーギルバッサマパギーパ i ギーバッサマ a ィアホクムガーデサラヤギトンドキスラセマーサイジュリギアラサいギニキンガモニバイケアデギギギギギアラサンギニキンガパウジュンドゥンアニトシアンパイザキバリカラサンギギギギニキン Saya rasa cukup baik tugas-tugasnya karena dia kan juga b e r s i f a t ad-hoc gitu kan ya. Karena nggak bisa mengganti pimpinan penegak hukum ini sekarang. Karena mereka sapu kotor semua ini. Kecuali nanti ya untuk 2014 ya. Penggantian generasi ya mungkin ya. Jadi yang sekarang ini kan sapu kotor semua. Diganti dengan siapapun juga pimpinannya. Pasti penegak hukum, penegak hukum ini bawa b o k b r o k semua. Jadi saya rasa masih penting ini s a a s n y Harus tetap karena dari kasus gayus terungkap dan kasus-kasus yang lainnya lagi. Ya kan? Seperti k a s u s no memang di sini ada. k buat-etak buat gagal ya. Karena yang dilawankan institusi penegak hukum. Polri ya. Jadi saya rasa masih penting l a h Jadi rakyat hanya minta s a t g a s n y a konsentrasi untuk memberantas mafia hukum ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Gilbert. Pak Siman Juntat, selamat pagi. Selamat pagi, Bu.、Uh, Bu, ini uh, uh, saya maunya menyampaikan pendapat saya. Kalau dari menurut saya,、uh, selama sifatnya p e m b a p a t a n mafia hukum ini, ini saya pikir adalah suatu langit cukup kreatif. Soalnya, ya, cukup kreatif ya. Cukup kreatif karena ini merupakan salah satu... cara t a t r i k strategi untuk menerobos kebuntuan gitu loh karena kan institusi-institusi、uh, yang sudah ada kan dinilai kan、uh, terobosannya kurang per,、uh, dianggap mungkinnya kurang inilah kurang、uh, dapat melakukannya 100% lah gitu kan nah s e l a m a ini、uh, sifanya sementara seperti misalnya KPK yang juga sifanya sementara Nah kemudian kalau terobosannya sudah dibuat Nah bolehlah bisa、uh, lembaga seperti ini bisa dilakukan lagi Dan akhirnya lembaga-lembaga、uh, yang sudah mapan itu d i f u n g s i k a n seperti ini、uh, namanya apa lebih, lebih efektif lagi Seperti kejaksaan, kepolisian, dan lain-lainnya Itu aja mbak Terima kasih Terima kasih Pak Siman Junta Pak Haris, e l a m a t pagi Selamat pagi Silahkan Pak Uh, saya rasa benar ya apa yang dikatakan petisi 28 bahwa sebenarnya itu kalau memang seperti itu ada permasalahan m e m b e n t u k badan baru dan lain sebagainya itu gak ada habisnya menurut saya yang benar adalah seperti Densus 88 ya jadi ada permasalahan teror, dia membantu satu-satuan tapi di dalam、uh, polisian itu sendiri dan itu gak ada masalah kan, persasanya bagus itu Se seperti KPK sekalipun saya rasa itu gak benar ya KPK itu Memang sepak terjangnya benar, tapi sebenarnya itu kan bisa masuk ke dalam kejaksaan misalnya, atau ke polisi a n juga bisa, atau masuk ke dalam BPK juga bisa, yang p e n t i n g dikasih kekuasaan yang lebih gitu. Tapi kalau setiap ada sesuatu, m e m b e n t u badan baru, membentuk Dewan Pertimbangan Presiden dan lain sebagainya, nggak ada habisnya, itu itu semua konco-konco aja, itu semua cuma...、Apa. Karena pemimpinan atasnya yang agak ewo-kewo ya untuk memecat satu... Pimpinannya gitu sebenarnya pimpinannya yang dipegang kalau memang nggak benar ganti aja kan masih juga banyak sebenarnya orang yang baik cuma karena orang yang baik itu yang malah tersingkir g itu betul kata Pak Presiden dua puluh delapan malah itu Pak Nasrun Selamat pagi ya silakan kalau kiranya suatu lembaga atau kejaksaan tidak bisa melakukan tugas sesuai yang diharapkan dan acaranya itu bersih itu harus diperkuat. Bagaimana caranya? Pegangan hukum diganti kapolri nya, kejaksaan agung, jaksa agungnya gitu loh. Berikutnya jaksa agung punya komitmen ke bawah, apakah kapol da kapolri tidak bisa bertanggung a d i Ganti, resikonya tidak akan p i s a Nah, bagaimana kalau m a s i h terjadi ada mafia gitu loh? Sebagai contoh, s e t a n g c o n t o kapolri wajudin dihapus. フェイバーさんはフェさんはフェイバーさんはフェイバーさんはフェイバーさんはフんはフェイバーさんはフェイバーさんはフェさんはフェイ n ーさんはんはフェイバーさんはフはフェイバーさんはフェイバーん l フェイバーさはフェイバーさんはフェイはフェイバーさ k o l e r a n n y a terlalu tinggi gitu loh s e b e n a r n y a kalau kayak k e j a k sana a t a u apa gak bisa kerja Memang h a r u s d i pecat diganti yang baru Karena hukum di kita ini ya s e b e n a r n y a hampir gak jalan gitu loh Jangankan yang tinggi-tinggi Yang rendah-rendah aja lah Supporter bola yang bikin anarkis itu Itu coba hukum dia 5-6 tahun Buktikan dihukum Pasti orang takut Disini mah nanti udah、e, Nanti keluar kayak dateng lah Kalau gak dengan cara musyawara a h Apa itu-itu gak bisa Jadi hukum itu mesti tetap jalan gitu loh Dan kalau yang atas memang gak mampu Mesti diganti c u m a Pak s b ini memang sangat, sangat toleransi lah Itu yang kurangan dari Pak s b ya Harusnya dia tangan besi aja Gak mampu ganti gitu loh Kalau gak ada satgas hukum gini Memang mungkin jalan Tapi kan jadinya yang yang jad pimpinan yang lain tuh ngerasa Loh、oh、tugas g u a nih si satgas hukum yang ngambil gitu loh Jadi saya kira ini memang yang penting hukum harus ditegaskan lah Mbak di negara ini. Kalau nggak akan maju baik itu buru, sepak bola apa, whatever lah. m a kasih.、Mm -hmm. Terima kasih Bapak Freddy. i Ya, Bapak Amir.、Um, menurut opini saya itu benar ya, ke SB itu orangnya seperti p e r a g u n g g a k p d gitu. p a d a a p a namanya termasuk porsi yang besar dalam、uh, pemilu kemarin. Sehingga dan beliau itu ingin sekali menyenangkan semua pihak termasuk... ya teman-teman kolega-kolega yang gak berprestasi gitu buktinya dia banyak mengangkat wakil menteri itu hanya untuk menyenangkan partai-partai lain gitu m a kasih、hmm, terima kasih Bapak Amir Bapak Iwan, Pak Leo selamat siang Selamat Ibu sia, sia, sia. memang i t u berikannya benar t u h Bu kita juga bingung b e r apa tuh f a s i a l s o s i a l di situ terima kasih、hmm, terima kasih Pak Leo bapak Jeffrey Pak Jeffrey iya selamat siang はいはこの時、私はこ kalau bisa kita ini udah ikut-ikutan semua termasuk presiden juga ya udah ikut-ikutan terus tiba-tiba b a r i a n g k a t semuanya mau jadi malaikat nah, dibentuklah semua perangkat-perangkat yang juga tidak betul dengan a t u r a n、nah, kalau menurut saya sebaiknya itu perangkat h u k u m yang s udah ada ya semacam contoh khususnya Polri kasihan tuh Polri itu ya, yang y a dipakai sekarang kan yang tahap MPRA aja belum ada undang-undang gitu loh. Kalau bisa itu Polri itu ditempatkan ya pada porsinya dalam sistem ini presidensial. Jangan di b a w a presiden. s e b a i k y a jangan jadi ini untuk semua pihak ini. Mereka bisa aja untuk Polri misalkan. Enggak pernah menempatkan Polri untuk menjadi menjalankan tugasnya yang netral ya. Begitu punya kejaksaan harus ditempatkan yang benar. Enggak pernah kok pusat a ini kok. c o b a ada yang berani pusat a ini. なお、ときと、そのおきに、ジャン、モア、キラン、キラン、ミュージアカン、ロサトゥ、セベエキニアパイス、ペイン、バウンドスカラン、ジャーラ、モンブスカフェ、ユーティマルノギリリニア、ビキン、ハキャムラン、キャムダ、アンバ r ー、アンフェスト、ミサーカン、カバン、ジャイアン、ジュガ、ダルミトライア、アンド、アデュガイト、アト、アン、ナスニアンド、 私たちのボーカー、スモモダンシャモワ、カ e シャ a ゥヤンビサモモティタイトナイコノミ。アピジャマンティダマでポー、スモンシャリアカルトゥフェルマリ、a モティダイナ、ポルトゥダフィアトゥロン、スワイトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥモアエネ。<upgrade> 私もテキニカン、足取りとってくるというのがこの時点で、私はそれを見ている。 a p a para k a n d a n g a n d a n g yang ada itu harus dioptimalkan. Untuk apa kita membangun atau menciptakan perangkat-perangkat、uh, yang baru yang ya, pada a k h i r n y a juga tidak bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Jadi、uh, sekali lagi、uh, saya menilai k e p e m i m p i n a n SPSC ini dia t i ragu dalam、uh, mengambil sebuah sikap、uh, untuk mau dibawa kemarah arah、uh, bangsa ini ke depan.、Uh -huh. Ini adalah pendapat dari saya. Ya baik, terima, terima kasih terima. Pak Radian. Halo, selamat siang Pak Wadi. Ya, silakan Pak Wardi dengan komentarnya. Iya nih, ee, masalah per, pokoknya terletak di Bapak p e s i d i n sendiri. Beliau sebenarnya orang yang relatif baik, tergak, pintar. Hanya kekurangannya satu, kurang berani dan kurang tegak. Akibatnya, ya begitulah paling tumpang tinggi. Memang kita merasa menyetol sekali dan sangat ironis. Terima kasih. Terima kasih Pak Wardi. Pak Andri, selamat siang. <クリ> um, aparat kita penegak kejaksanaan パーティータ、a ーティータ、パーティ a タ、パーティータ、パーティータ、パーティータ、パーティ a タ、パーティータ、パーティータ、パーティータ、パーティータ、パーティータ、パーティータ、パーティータ、パーティータ、パーティータ、パーティー e パーティ a タ、パーティータ、パーティータ、パーティータ、パーテ itu Masyarakat sudah tidak percaya Makanya masyarakat ini、uh, Membentuk Satgas Mafia Hukum Itu memang uh, uh, Ya memang harus Itu harus dibentuk Karena ini ketiga lembaga ini Sudah kurang akun tebal gitu di masyarakat Makasih, ya, Terima kasih Pak ya terima Halo Pak Amir, selamat siang Siang Pak silakan Pak Amir. Memang i r m betul sekali semua Hampir semua a Para t p e n e g a k hukum kita Terutama Para pimpinannya, s e g e r Kayaknya sudah layak ikan, tambah lagi dengan pimpinan kita, dengan puncak kita memang tidak punya ketegasan. Jadi sedikit-sedikit bentuk, khas bentuk, segala macam lah. Tim itu, tim inilah. Akhirnya s udah tidak, tidak efisien lagi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih, Pak Amir. Halo, selamat siang, Pak Aslori. Selamat siang. Pak Silakan, Pak Aslori. Halo, selamat siang. Iya, silakan Pak Asroli dengan ya,、okay. komentarnya. Saya kira lembaga hukum untuk posri dan KPK sudah cukup kejaksaan. Dari kejaksaan dan kepolisinya, a kalau kinerjanya betul, itu tidak terjadi apa ya manipulasi. Saya kira cukup lah, tidak perlu ada satgas mafia hukum ya. Karena kira tahu lah di negeri ini kan mengambil hukumnya, mengacu kepada hukum Belanda. Belum ada banyak perubahan, sehingga ke s a n di negeri ini. Satu Hukum bisa dibeli ketika orang melakukan kesalahan Hukuman 5 tahun penjara atau denda 250 juta bisa Orang memilih untuk menembus denda itu k e t i m b a n g dia menjalani hukuman Sehingga ketika orang melakukan hal-hal yang bersifat Mungkin korupsi dari segala macam, dia udah gak takut Ini memang sangat memperhatinkan kalau saya perhatikan Jadi banyak uang, banyak birokrasi Sehingga uang rakyat diperlukan hanya untuk k a l a n g a n birokrasi untuk begitu-begitu aja Sementara rakyat yang menjadi objek, mereka itu bukan malas sejarah, tapi malas sejarah. Dari pajak sendiri kan sudah banyak,、ya、kan? Kalau aja di negeri ini semuanya berlaku hadir, semua a p a r a t hukumnya tidak mafia, cukup lah dengan KPK s a j a a t a u dengan kepolisian, dengan h a k e h a k i m a n cukup. Itu aja saya berhasil pada teman-teman di anggota d p r dan juga kepolisian dari wakil m k 私はそれでありそれであり pornografi juga b e gitu ya jadi seperti KPK dan lain sebagainya ini sebenarnya n gak perlu kalau misalnya、uh, yang badan yang udah ada itu bisa berlaku secara maksimal、gitu. contoh yang bagus adalah census 88, yaitu adalah s a t u kan memang itu kejahatan yang luar biasa polisi tugasnya、uh, karena itu luar biasa dia membuat kesatuan yang luar biasa juga mestinya kalau kayak KPK ini n gak mesti ada harusnya kejahatan membuat badan juga yang di dalam itu juga ya, yang, yang luar biasa juga, atau polisi membuat resus sembilan sembilan untuk korupsi gitu kan, atau resus sepuluh sepuluh untuk narkoba gitu. Jadi harusnya tetap di dalam badan itu sendiri. Kalau emang bosnya yang nggak bisa, bosnya diganti aja kan banyak yang masih bisa. Jadi jangan badan di mana-mana, kerjanya a n agak beres kan itu pakai duit juga ya. Oke,、okay, Pak Hari lagi berikutnya, silahkan. Halo. Halo. Silahkan Pak. サマー、それパしリ 私は今、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私まそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているとはそれを考えているときに、私はそれを考えていそれそれを考えているときに、私はそに、私はそれをはそれを考えてい p o きに、私はれを考えはそれきに、私はそれを考えてれるときに、私 Yang pertama ya Yang kedua Ini memang sengaja Mbak Masjid kesempatan hukum ini dibentuk Memang ini sengaja untuk mengaburkan Atau memang ingin me, menjaga, menjaga reputasi presiden ini Biar presidennya dibilang Mau peduli dengan hukum Peduli dengan segala m a c a m Kalau saya bilang ini semua k a l a k a l a n aja ini、hmm. Kalau mau diganti Mendingan ganti presidennya aja lah Itu aja, makasih Oke,、okay, Bapak Darwanto Selamat sore Halo Silahkan Mbak Halo Silahkan Bapak Uh, menurut saya ya Memang untuk saat sekarang、uh, Ada benarnya Satgas itu diberlakukan Karena lembaga-lembaga、uh, yang seharusnya Melakukan fungsinya saat ini tidak berjalan Kalau tidak dilakukan itu mereka Sepertinya gak begitu bagus Gak ada hasil kerjanya gitu Gitu aja Gitu aja Mbak Oke、okay. Pak Adrian, selamat sore. Ya, komentar singkat saja. Gini, semuanya sudah, sudah tahu, tidak、eh, bukannya tidak di b e r e s kan yang betul, -betul tidak di b e r e s Tapi malah bentuk itu, bentuk ini, ini memungkinkan bahwa presiden kita memang tidak kapal belasan,、so, presiden tidak dekat, dan hanya mencari aman dan tidak mau m u s i k Itu saja, j a t i